Tau gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu diantara cinta Rasulullah kepada kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita gak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati gak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Gimana cintanya Rasulullah? Nanti di padang masyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni hari ketika seorang ayah lari dari anaknya Seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likul limriin yauma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughni, sibuk mengurus diri sendiri kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia pada hari itu yauma idzin sya'nun yughni. Likul limriin minhum yaumaidin shaanu yuguni. Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh. Kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita enggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Dia juga enggak usah ke GR, dia juga akan melihat kita kok. Saya enggak akan lihat dia, tapi dia pasti ngelihat saya nih. Enggak usah GR di hari akhirat itu enggak perlu ya GR, karena dia juga enggak kebakalan lihat, enggak akan ingat nama kita tuh. Kita lihat eh misalnya kita manggil dia panggilan kesayangan kita beb say gitu ya. Say say say eh say say gitu panggil-panggil dia pergi aja tuh. Kenapa nih orang pergi? Jangan-jangan dia udah lupa ingatannya belum balik soalnya udah kelamaan ditidur di dalam kubur gitu misalnya. La likul limriin yauma idzin sya'nu yughni. Enggak peduli, dia ngeliat kita dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya, nih, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih, kita, kita adalah kekasihnya. Dia tahu, tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya, dan saking dia mementingkan dirinya pada hari itu, dia gak peduli dengan kita. Bahkan na'uzbillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia gak akan nolong. Gak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat, ah saya udah selamat. Kekasihnya, ya terserah. Nanti nanti kalau udah dia udah beres baru nanti dia itu juga enggak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu itu yang sangat sibuk mondar-mandir mondar-mandir, sibuknya luar biasa cuma satu orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana ummatku, mana ummatku? Dia cari, siapa kamu umat Muhammad, sini sini sini, siapa kamu umat Muhammad, gumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad bangkitlah dari sujudmu, sal tuqtah, minta akan saya beri, bangkit dari sujudmu. Ya Allah saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang kau janjikan. Wahai Muhammad minta, ya Allah. Berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini Telaga al kausar. beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku, umatku, umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah, nanti di Padang Mahsyar, kalau saya ingin ketemu ayah, ketemu di mana? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku ada di Telaga kausar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke Telaga kausar. Nasrullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain? tuh capek-capek ngurus kita pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau nggak rela. Ditempa kan kehadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad nggak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang pasir, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Ah, kasihan. Setelah minum satu teguk, kita enggak akan haus lagi selama lamanya. Ketika seorang ayah, ibu kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana Fulan? Di mana Fulan? Honda Space, Honda Spasi motor. Spasi Honda Space motor D4541 harap dipindahkan d 811 nn juk putih di depan pintu gerbang segera dipindahkan oh. cek tadi sampai di mana sampai spasi macam macam nih apa oh iya sampai telaga kau san rasulullah saw ya jadi ketika semua orang lupain kita dan nggak salah mereka ngelupain kita karena kita juga ngelupain mereka jadi jangan ah, ke istri ya ngomongnya mah mama bapak nggak akan cinta-cinta banget semua mah kenapa pak nanti mama pasti akan ngelupain papa enggak kok pak nggak akan lupa lupa kapan pak nanti di akhirat oh iya papa juga gitu kan iya sih di situ emang semua orang saling melupa. Saling melupakan dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita karena memang kita mementingkan diri sendiri kecuali Rasulullah SAW. Di mana umatku ya Allah kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan bangun ya Muhammad aku aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah selamatkanlah umatku dari sirot langsung Nabi meminta kepada Allah kayak gitu kata Allah maka tunggulah mereka di ujung shirat. Nabi menunggu kita di ujung shirat sambil mengatakan Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat lewat lewat lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka Langsung sujud lagi di hadapan Allah Sujud yang sangat lama Allah mengatakan, Ya Muhammad bangkitlah dari sujudmu Apa yang kau inginkan Ya Allah selamatkanlah seseorang dari api neraka Yang di dalam hatinya ada iman Walaupun sekecil biji kurma Akhirnya kata Allah selamatkan mereka yang ada iman Sekecil biji semut kurma di dalam neraka Nabi langsung pergi ke pintu neraka. Mencari umatnya, wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma. Dan selamatkan mereka, dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak, parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata, kasihan. Memeluk mereka, dipersilahkan masuk ke surga. Setelah selesai, udah udah gak ada lagi malaikat, udah gak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arash Allah. Di bawah arash Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka. Yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Sekecil ya, jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi, sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa, gak ada sisa. Balik lagi di bawah arus Allah, sujud lagi yang lama. Nangis lagi sepanjang. Waktu yang cukup lama, sampai Allah bertanya, Ya Muhammad, bangkit, bangkit, apa yang kau inginkan, Ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman, sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan, lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, Ya Allah. Kata Allah, Ya Muhammad, apa lagi, Ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang Engkau miliki, selamatkanlah umatku. Yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah kata Allah aku izinkan Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah makanya Nabi mengatakan katakan La ilaha illallah baru aku bisa menyelamatkan kalian ketika kakeknya eh, ketika pamannya mau meninggal apa kata Nabi Wahai paman ucapkan kunci surga La ilaha illallah biar aku bisa nyelamatin paman walaupun tidak ada amal sama sekali tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan. Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang yang panas, kemudian Disirat, kemudian di depan pintu neraka, terus sibuk untuk memikirkan ummati ummati. Ya Rabbi, kaifa ummati? Gimana umatku? Gimana umatku ya Allah? Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga beliau keluar lagi sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? tidak cinta yang paling besar dari Rasulullah enggak lupa sama kita kenal juga enggak bahkan kita berselawat kepada beliau aja malas beliau tidak menyelamatkan ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya yang enggak mau selawat enggak usah enggak yang ada iman sekecil zarroh yang ada iman sekecil jagung yang ada iman sekecil biji kurma enggak masalah yang penting umatku ya Allah selamatkan mereka sampai pernah orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah apa yang beliau panggil ummati ummati umatku umatku ketika beliau haji wada apa yang beliau ucapkan sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar kepada kaum muslimin yang tidak mendengar akhirnya riwayat itu sampai kepada kita terus mikirin kita hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat Nabi bilang gini wahai para sahabat tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya Kata para sahabat Para nabi ya rasul Kata rasul Kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah Mereka itu adalah Utusan-utusan Allah Mereka dapat wahyu dari Allah Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa Wajar dicintai oleh Allah Tapi bukan itu maksud saya Oh, Kalau gitu Para sahabat-sahabat nabi seperti kami ya rasul Kalau kalian Bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian, wajar jika aku mencintai kalian, karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mujizatku, tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku aku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka, kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku. kata Rasulullah SAW. Kita ini dianggap keluarga Rasul Ahlul bait loh Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita Itu mah wajar banget Orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya Padahal Rasulullah tahu enggak semua dari kita itu setia kepada beliau Yang marah ketika nama beliau dicoreng Yang marah ketika Tentang beliau itu diselawengkan Yang marah ketika beliau dihina Enggak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau Tapi beliau menganggap kita keluarganya Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita kalau bukan karena mencintai kita? Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Sampai pernah Rasulullah lagi duduk lewat seorang, orang Bani Israel lagi ma. Gotong jenazah gitu Rasulullah nangis Lalu para sahabat bertanya ya Rasulullah kenapa engkau menangis Kan yang meninggal itu bukan muslim Tapi Bani Israel Kata Rasulullah saya menangis Karena saya belum sempat mendakwahi dia Sehingga dia mati dalam keadaan kufur Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya Dan bahkan dengan seizin Allah Rasulullah s.a.w. sering berdoa untuk kita di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari Ketika beliau tahajud Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri Allah masukkan saya ke surga Bukan Justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau Karena beliau sering mendoakan kita Ya Allah umatku Ya Allah umatku di Palestina Ya Allah umatku di Syam Ya Allah umatku di Yaman Dan yang di, mengikuti arah Yaman Dan seterusnya sampai ke kita Semuanya didoakan dalam Salat-salat malamnya Rasulullah SAW Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita ini baru Rasulullah belum lagi cinta Allah kepada kita.